mohon Bu ya, ini ada ada hal yang kami ingin sampaikan uh, perkenalkan sebelumnya kami adalah or, uh, mahasiswa IIN Syekh Nur Jati Serbon di IIN Syekh Nur Jati Serbon itu ada organisasi yang dinamakan IMES adalah Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam nah, organisasi ini lahir adanya rasa keprihatinan kami Bu ya terhadap memang umat Islam yang masih belum sadar akan berkata uh, Bahayanya riba, larangan riba, bukan hanya riba, baga bagaimana kita menjadi pedagang yang kenal Allah, pengusaha muslim yang kenal Allah gitu. Nah kebetulan di dalam organisasi tersebut ada program kerja yang memang kajian ekonomi islam Buya di kampus. Nah, jika berkenan kami, ingin, kami berharap bahwa Buya bisa menjadi pemateri di kajian tersebut Buya dan kegiatan tersebut kami ingin melaksanakannya rutin, bukan hanya sebulan sekali atau berapa atau dilaksanakan cuma sekali. Kami ingin rutin itu untuk mengcover semua umat Muslim bahwa uh, memang Islam juga punya sistem perbankan Islam yang mendidik yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, mungkin ini kegiatan tersebut juga bukan merupakan kegiatan yang khusus, bukan untuk mahasiswa saja, bukan, ya, tetapi kegiatan tersebut untuk masyarakat luas, bu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Nanda ini yang di kampus, kampus Islam juga yang tadi kita tegur kampus Islam. Tapi kalau anaknya masih begini insyaallah selamat. Di kampus Islam masih sambung di katanya. Jadi masalah di kampus Islam sombong, ngaji enggak mau. Nah, ini. Masyaallah sudah dapat semuanya. Coba tanyakan, lihat. Ngaji ndak mereka di kampus Islam itu? Bahaya itu sebab di situ kadang-kadang dan dia sendiri mungkin punya pengalaman soalnya tapi kalau fakultas ekonomi biasanya ngajar orang-orang ekonom. Termasuk waktu kemarin ada diskusi tentang ekonomi Islam di ya apa ini didengar juga oleh IAIN Tulungagung. Ternyata di Saudara salah satu gurunya adalah seorang profesor doktor dia adalah dari dari ekonomi konvensional. Dia bertanya, Buya, Buya kau ngomong masalah pendidikan ilmu, sanat, ilmu dan sebagainya. Lah Saya ini kan dari konvensional. Sekarang saya jadi guru di fakult, apa, ekonomi syariah. Gimana Buya? Saya kan bagus. Ini ente jauh lebih bagus dari yang lainnya. Itu namanya tobat. Sadar kan? Nah, itu hebat itu. Dari konvensional, nyadari. Maka dia mempelajari syariat. Baru benar. Biarpun dia doktor dari alumni konvensional. Tapi punya kesadaran. Nah, kami katakan, kau adalah lebih hebat. Kami lupa namanya waktu itu. Anda lebih hebat ilmu ya nah ini kan. ilmu ekonomi kan manajemen ekonomi dan seterusnya itu ada di mana-mana sama. Hanya tinggal yang tidak syar'i dikemas syar'i dan sebagainya. Sehingga Anda hebat kita perlu daripada didik dari anak awal sampai akhir repot yang sudah punya ilmu itu yuk dikemas, dipoles. Dicet dengan Islamila. Anda bergabungkan fakult apa? Fakultas Syariah luar biasa. Ini satu contoh. Dekatlah dengan tempat. Adapun kalau ngisi materi bisa saja Mungkin kalau memang lebih kalau mau diundang ke sini jar kenal dengan dunia pondok, nggak usah pakai panitian nanti makan bersama di sini kan buya <guluh> kalau di sana kan perlu nyiapin snack segala macamnya, ini sonnya juga enak kayak begini, olahnya juga gede lebih gede dari yang di sana kan, nggak kan? bisa di sini nanti, <guluh> jadi uh, bisa di sini nanti bolehlah diagendakan ikut jadwal bisa rutin dan mereka datang kan anak, anak kampus ke sini nanti makan bareng di sini sudah jangan khawatir nah itu lebih enak daripada istag sana. Sebab kalau harus keluar kita harus menyesuaikan dengan jadwal. Tapi kita siap pada dasarnya. Kalau ketemu ketemu waktunya, kami lebih memperhatikan tentang program rutin pembuatan pondok, pembuatan media radio, majlis-majlis rutin yang ada di di Nusantara ini. Jadi kita ada undangan haul, maulid Nabi ini biar ustadz-ustadz yang lain yang yang biasa hadir majlis haul kita akan mengutamakan bagaimana program-program yang khusus itu. Jadi bolehlah nanda siapa ini yang bertanya. Insya Allah nanti diagendakan yang kalau ketemu waktunya kita. Kalau tidak buru langsung saja. Misalnya hari Ahad bawa ke sini. Setelah begini kita beri 45 menit di atas beres. Setelah itu kenal suasana pondok dan akhlak itu dari situ. Keterikatan hati. Kita tidak pengen masuk satu tempat hanya dianggap sukai ustaz, didengar, pemateri selesai. Tidak ada hubungan hati itu. Habislah. Puluhan ribu orang makanya kita hentikan cara-cara seperti itu. Kita pengen di kedekatan yang sesungguhnya. Ada sambung hati. Sehingga dia mendoakan saya, saya bisa selamat nanti. Bukan hanya sekedar, oh ini pemateri, bagus atau tidak bagus, enak tidak enak, sepaling begitu dok komentarnya. Kita ingin ada hubungan hati dengan, sampaikan salam kepada mereka semuanya. Tidak cukup mengenal ilmu, tapi kita ingin mengenal hati. Mana mereka? Ayo bergabung di sini. Ini enak. Kalau pengen pakai duduk kursi, banyak kursi. Ya. Kalau pengen modelnya dikemas kayak seminar yang di ini, boleh. Kalau perlu AC dipasang AC nanti, asalkan mau mereka belajar, tidak apa. apa Sampaikan ke mereka, boleh di sini sesaat-sesaat. Kalau perlu rutin di sini, rutin. Baik itu saja, insyaallah Terima kasih. Dan jadilah pejuang-pejuang di tempat-tempat seperti itu. Biarpun tadi sudah dimarahi masuk kampus Islam, rupanya dari kampus Islam ini. Saya yang ditempel lanyi tadi berarti ini, nggak apa-apa. Ditempel mau bangun, mau sehat ini. Berarti ada yang dipukulin itu selamat nanti. Nuh, no, yang dengar ini tapi ayang ingkarmu oh, apaan tuh Pak susah benar itu. Tapi kalau ada orang insya diingatkan Tidak bisa dipungkiri kampus-kampus Islam itu banyak racunnya di sana. Cuman jangan keluar kalau ada anak seperti ini. Terus di sana cari kawan, buat komunitas. Termasuk anak-anak kita yang di tempat lain yang di Pekanbaru, yang di Tolong Angko adalah di di Yayan semuanya juga. Tapi mereka kita ingin bergabung kita. Sebab justru ini yang melamatkan kamu se nanti. Maksud kami mengatakan di situ banyak racun, memang banyak asalkan ijazah, kan untuk menjadi guru kan ijazah, ijazah, profesor, doktor ini masuk dan tidak diketahui ini latar belakang kayak apa. Bantin ngajar, kadang-kadang dimutasi dari mana pindah ke sini karena pegawai negeri, kan? Jadi kita nggak bisa memilih guru kalau seperti itu. Kalau Pondok sama enak, ini guru agak nggak, kan gitu. Tapi kampus nggak bisa dan tidak bisa dipungkiri ada, ada racun di situ. Cuman maksud kami itu ngingat kena banyak racun di situ, jangan dimakan racunnya. Akan yang enak gitu loh. Ambil dosen-dosen yang betul kenal kepada Allah. Membawa pemikiran yang benar. Tapi yang nyelewati aneh-aneh. Kadang-kadang ngajari kurang ajar kepada santri. Kepada sesuah-mahasiswa. Baik. Berjuang terus. Yang sudah ada di kampus. ini yang denger, yang di AIN dan sebagainya. Bagaimana bu ya saya? Teruskan. Karena kamu sudah hadir pengajian ini. Benar insya Allah. Selamat kamu ya, nanti. Yang sombong kalau gak mau tuh. Seolah sudah segalanya disitu. Lihatlah. Ungkapanan SMA, SMA kan ilmu agamanya kurang, bu itu langsung belajar ilmu perbandingan agama, wae hebat benar. agama dibanding-bandingin mau dibandingin mana? Bahkan kadang perbandingan mathap, sehingga surah Furuul Wudhu yang enam saja nggak bisa menghafal. karena apa? Belum apa-apa sudah belajar yang aneh-aneh.